bagaimana sikap kita bila ada kajian menjelekkan manhaj salaf tetap mendengarkan atau tinggalkan tergantung menjelekkan seperti apa nih? Gitu kan? dan memang teman-teman sekalian majlis ilmu yang sebenarnya majlis ilmu yang mendidik kita menjadi orang lebih baik, mendidik kita menjadi menghormati orang lain tidak fanatik buta majlis salaf atau bukan salaf kalau isinya mencaci maki orang jangan hadiri, Udah, itu saran saya karena ini sudah melanggar sunnah nabi bagaimana caranya kalau ada saudara muslim yang salah, tugas kita apa? Dakwahi, luruskan. Kan begitu? Kalau ada sesuatu yang kurang dari dia, bukan berarti dia harus ditolak dan dicahui. Saya kasih contoh. Abu Hanifa tahu kan? Hah? Tahu enggak Abu Hanifa? Ini? Siapa Abu Hanifa? Hah? Imam Fiqih yang terkenal. Ya kan? Imam Madhab. Abu Hanifa itu disebutkan oleh para ulama' hujjah dalam fikhi, tapi lemah di hadis. Tidak pernah kan kita dengar perawi hadis Abu Hanifah kan? Dianggap lemah beliau. Tapi Imam Malik yang sezaman dengan beliau sama-sama yang jadi Imam hadis. Karena hafalan hadisnya kuat. Tapi Abu Hanifah tidak pernah dicacimaki. Tidak kan? pernah ditolak jangan hadiri majlisnya Abu Hanifah. Tidak ada. Imam Malik bahkan waktu ketemu di Mekah mengatakan saya telah bertemu dengan seseorang kalau dia mau buat tembok ini bicara maka akan bisa bicara. Ini sekarang ada fitnah dari teman-teman teman-teman tolol elmi nih kan itu sibuk menghardik menyalahkan sibuk mengetahdir apa ini antum habisin umur antum untuk apa di situ, teman-teman sekalian ikut-ikutan orang ini ngomong ikut-ikutan semuanya jadi kalau dia salah antum salah semua dan bagaimana memperbaiki namanya orang yang tuh sudah rusak coba apa manfaatnya itu kan kalau ada sesuatu yang kita tahu pun dan kita yakin itu salah nasihatin akhi datang nasihatin luruskan terlebih lagi kalau yang sedang dibahas masalah khilafiyah bukan masalah asas itu kan. Masalah memang pendapat ulama masih lebar di situ, masih panjang. Kan? Tapi ini langsung saja main di fitnah, main saja disebarin. Ini hati-hati teman-teman sekali Ya. Allahu a'lam. Yang saya sayangkan kalau seandainya sikapnya sebagian majelis kerjanya cuma begitu. Dari awal kita ketemu paling sedikit 3 4 nama sudah disebutin empat lima nama. Saya pernah hadir di Madinah waktu saya masih mahasiswa ada begitu. Subhanallah dosen kami dari awal masuk badan mengajar materi Sahih Muslim. Nah. Dari awal masuk ceritain si Presiden Fulan, si Fulan, si Fulan begini begitu begini macam-macam. Diceritain sama dia. Saya masih ingat Subhanallah dia bicara masalah. Jadi kita cuma dia menjadi kelas karena menghormati dia. Lalu kemudian saya akhirnya berpikir saya tidak bisa hadir di majelisnya orang ini nih. Saya cari beberapa ulama di Masjid Nabawi yang tidak ngomongin orang. Datang ilmu yang disampaikan. Udah kita dapat manfaatnya, kan gitu. Harusnya. Jadi jangan antum ikut-ikutan nih. Kalau ada sesuatu yang memang tidak jelas buat antum, jangan ikut-ikutan. Karena kalau salah bagaimana memperbaikinya, teman-teman sekarang. Seorang salafil ummah pernah didatangi oleh muridnya dan dia berkata, wahai imam, maafin saya pernah menggiba anda. Kata beliau, kau menggiba saya, dia bilang, iya, baik. Saya maafkan, tapi dengan syarat kau luruskan semua apa yang kau telah rusak. Coba bagaimana caranya? berapa orang yang sudah kita rusak namanya orang ini dan apa manfaatnya buat kita coba kan gitu jadi harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini jadi majelis yang menceritakan orang jangan dihadiri teman-teman sekalian yang antum datangin yang ilmu yang antum dapat manfaat pulang antum jadi rajin sholat malam antum jadi rajin bertobat kepada Allah istighfar antum jadi semangat untuk ibadah itu antum hadiri kalau selain daripada itu jangan didengar gitu. karena bahaya ini